Assalamualaikum Saudarlun Berita Pagi edisi hari ini Jumat 28 Oktober 2016 dibacakan Ardiansyah. Mendagri resmikan Sudarmos sebagai PLT Gubernur Aceh Polisi tangkap pencuri laptop di Masjid Oman Lamplek Polisi Aceh Timur 11 lembar bendera bintang bulan selama Oktober Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah tim Newsroom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 Sudarlun Menteri Dalam Negeri, Cahyoko Molo, meresmikan Majen TNI Sudarmo sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh di Kemendagri, Jakarta, kamis pagi. Saat ini Sudarmo menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Mendagri meresmikan PLT Gubernur Aceh kemarin, Karna Gubernur Definitif Zaini Abdullah, menjalani cuti di luar tanggung jawab negara sehubungan dengan pencalonan diri sebagai Gubernur Aceh, periode 2017-2022 berpasangan dengan Bupati Aceh Tengah Insinyur Nasaruddin MM. Dalam surat keputusan Mendagri Cahyo Kumolo yang dibacakan sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Ansel Mustan, tugas PLT antara lain memimpin daerah dan memelihara ketertiban. Masa jabatan PLT Gubernur dimulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Sudarmo langsung terbang ke Aceh sehari setelah peresmiannya sebagai PLT Gubernur Aceh. Terkait dengan program pembangunan Aceh, Sudarmo mengatakan ia akan tetap melanjutkan program pembangunan yang sedang berjalan. Sementara Gubernur Zaini Abdullah berpesan kepada PLT Gubernur Sudarmo agar memfasilitasi evaluasi kanun Pilkada Aceh kepada Mendagri, sehingga penyelenggaraan Pilkada Aceh terhindar dari gugatan. Darlun personil Polresta Banda Aceh Rabu kemarin meringkus Fahri Jal, 25 tahun, warga Buga, kecamatan Selimum Aceh Besar, pencuri laptop di Masjid Al-Makmur, Oman Lamprik. Fahri Jal berhasil ditangkap 4 jam setelah rekaman CCTV aksi pencurian tersebar di media sosial. Informasi yang diperoleh aksi pencurian laptop dilakukan oleh Fahri Jal pada 17 Oktober lalu. Pelaku mencuri laptop milik Erwan Tona, 22 tahun, jamaah Masjid Al-Makmur, warga Kedah, Banda Aceh. Aksi pelaku terekam CCTV yang dipasang di dalam Masjid Al-Makmur. Namun korban baru melaporkan kasus ini ke polisi pada 22 Oktober 2016. 4 jam setelah serambinyes.com mempublikasikan rekaman CCTV aksi pencurian milik masjid tersebut, pelaku berhasil ditangkap. Polisi turun menyita satu unit laptop, charger, dan sepeda motor milik pelaku. Selain itu juga ditangkap seorang penadah laptop yaitu IR, 27 tahun warga Kedah, Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh, KOMBSD Saladin SH mengatakan dengan dipublisnya rekaman CCTV itu sangat membantu petugas dalam melacak tersangka pencuri laptop. Apalagi dalam berita yang dirilis rambinjiz.com, banyak komentar publik yang menyebut identitas tersangka. Darlun, selama bulan Oktober 2016 sudah 11 lembar bendera bintang bulan diamankan polisi dari beberapa lokasi di Kecamatan Idirayu Aceh Timur. Semua bendera yang disita itu dikibarkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data yang diperoleh, kasus terakhir polisi mengamankan satu lembar bendera bintang bulan di Dusun Tengah Gampung Kuala Pedawa Puntung, Kecamatan Idirayu Aceh Timur kemarin. Bendera tersebut dikibarkan orang tak dikenal di sebuah tambak. Setelah pihak keamanan dari Mapolsek dan Koramil Idirayu berkoordinasi dengan perangkat Gampung setempat, kemudian bendera Bintang Bulan itu langsung diturunkan dan diserahkan kepada petugas untuk diamankan. Sebelumnya, Sabtu 22 Oktober, personel Polsek dan Koramil Idirayu juga mengamankan tiga lembar bendera Bintang Bulan yang dikibarkan OTK di Gapura, Jalan Masuk, Gampung, Damapulo, Jalan Kedegerubak, Idirayu, Kecamatan Idirayu, Aceh Timur. Dari lokasi yang sama, petugas keamanan telah mengamankan 3 lembar bendera bintang bulan pada Rabu 12 Oktober dan empat lembar pada Selasa 11 Oktober. Sejauh ini pelaku pengibar bendera tersebut belum berhasil ditangkap. Derlundeski Pratama, siswa SMK Negeri 1 Sukamakmu, Kamis pagi tewas seketika usai mengalami kecelakaan tragis di ruas Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Kompleks Perkantoran Sukamakmu, Nagan Raya. Sementara dua korban lainnya mengalami luka-luka. Kasar lantas Polres Nagan Raya Ibtu Magdinal France mengatakan kejadian berawal saat sepeda motor jenis Supra X125 BL4533VA yang dikendarai korban Deski Pratama dan motor Suzuki Smash BL4645VD yang dikendarai Adhika Purnama sama-sama melaju dari arah ujung Patihah menuju Kompleks perkantoran Sukamakmu. ...dengan kecepatan tinggi. Tiba di kawasan Gampung Alu Imameh, Kecamatan Kuala, Nagan Raya... ...di lokasi ini terdapat perbaikan jalan yang ditutup... ...sehingga kedua sepeda motor berbelok ke jalur sebelah kanan. Tanpa diduga, ban sepeda motor Suzuki Smes... ...mengenai ban belakang sepeda motor Honda Supra X milik Deski. Sehingga sepeda motor Deski hilang kendali... ...dan menabrak sepeda motor Honda Supra XBL 4643V... ...yang dikendarai Hendra Mulyadi yang meluncur dari arah berlawanan. Akibatnya Deski terpental ke badan jalan dan meninggal di lokasi kejadian, sedangkan Hendra Mulyadi dan Andika Purnama mengalami luka-luka. Anda -luka. sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlon 5 dari 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 telah menyerahkan laporan awal dana kampanye kepada Komisi Independen atau KIP Aceh pada hari terakhir kemarin. Dari kelima paslon itu hanya pasangan Muzakir Manaf T.A. Khalid yang memiliki saldo awal terbanyak yaitu Rp 100 juta rupiah. Komisioner Kib Aceh Junaidi mengatakan kelima paslon yang sudah menyampaikan saldo awal kampanye adalah Tarmizia Karim, Hati Maksalmina Ali sebesar Rp20 juta, rupiah, Abdullah Putih Said Mustafa Usap sebesar Rp1 juta, Zaini Abdullah Nasaruddin sebesar Rp81 juta, Muzakir Manaptea Khalid sebesar Rp100 juta, rupiah, dan Irwan Yusuf Nova Irianza sebesar Rp10 juta. Menurutnya penyampaian dana kampanye dilakukan selama tiga kali. Untuk tahap kedua akan disampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada 20 Desember 2016 dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye pada 12 Februari 2017. Sementara itu dari enam kandidat Gubernur Aceh yang bertarung pada Pilkada 2017, hanya pasangan Zakaria Samante al-Adinsyah yang dana awal kampanyenya tidak terdaftar di KIP Aceh. Penyebabnya karena tim sukses pasangan ini terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye kepada KIP Aceh. Sudah lunaparat kepolisian di Nagan Raya telah mengamankan rekaman CCTV dari sebuah hotel di kabupaten itu. Rekaman tersebut menggambarkan keberadaan Maya Purnamasari, istri Samsuardi alias Juragan yang diduga check-in dengan pria H. Beberapa hari kemudian, H justru teridentifikasi sebagai tersangka pelaku perampokan istri wakil ketua DPRK Nagan Raya itu. Kapolres Nagan Raya, KBP Mirwazi mengatakan polisi mengamankan rekaman CCTV dari sebuah hotel tersebut berdasarkan hasil penyelidikan terkait kasus perampokan yang dilaporkan menimpa maya. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV terlihat bahwa sebelum dilaporkan dirampok oleh tersangka H pada hari minggu lalu, Korban Maya diketahui sempat check-in di sebuah hotel di kawasan Simpang Put, Kuala dengan tersangka H. Kapolres Mirwazi juga menjelaskan meski sudah dilakukan penyelidikan beberapa hari pasca laporan perampokan oleh Maya Purnamasari yang tersangkanya merupakan tetangga korban, tapi sejauh ini aparat penegak hukum memastikan belum mendapat unsur pidana di dalam kasus itu. Karena tidak ada unsur pidana sehingga polisi menyerahkan hak kepada orang tuanya untuk dibina. Darlun Persiraja akan menjamu PSCS Cilacap, Jawa Tengah di Stadion H di Murta Lalampineng, Banda Aceh, Jumat Malam. Ini merupakan pertarungan keempat bagi Laskar Rencong dalam lanjutan babak 16 besar Indonesia Soccer Championship seri B 2016. Beban berat harus dipikul Persiraja dalam duel PSCS Cilacap nanti malam. Faktor non-teknis akibat diterpak krisis finansial dan diperparah tidak pernah menang dalam 3 partai babak 16 besar. Namun pertandingan kandang yang cukup membebani Persiraja harus dituntaskan. Harapan publik Kutaraja sangat besar untuk melihat tim kesayangannya dan kebanggaannya kembali tampil perkasa. Laga ini dipastikan tak mudah seperti yang diharapkan. Apalagi Persiraja tanpa diperkuat M. Fania Uliya akibat cedera. Faumi Sahreza diserang demam dan Fadil Ibrahim masih menjalani pemulihan. Namun tim pelatih Persiraja tetap mempersiapkan pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Karena bila ingin menjaga peluang Persiraja harus mengamankan 3 poin.